Jadi bukan layak? Bukan! Saya berada di rumah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah bapak bangsa yang mengajarkan agama dengan cinta. Energi cinta inilah yang membuat beliau memiliki sense of humor yang tinggi sebagai katalisator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumit, persoalan bangsa yang selama ini selalu menjadi perhatian beliau dan selalu untuk dicari solusinya. Humor-humor yang cerdas, joke jok yang segar selalu membuat orang lain tertawa, tapi diam-diam orang-orang tiba-tiba tertohok nilai kemanusiaannya. Kita akan berbincang dengan beliau dengan berbagai persoalan. Uh, Saya mohon maaf panggil Gus. Yeah. <laughs> uh, Gus itu kita tahu, dan jauh sebelum ini Gus Dur sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya, mungkin caleg yang gagal Pak, saya hitung ada 49, oh. lalu ibu saya nanya, E, Man, kamu ngitung apa, Man? Saya bilang, ini, mah ngitung orang yang stres karena nggak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh, kok beda, Mama juga ikut ngitung. Saya bilang, berapa, Ma? Mama ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu, katanya. <laughs> <laughs> nah, Bapak bisa cerita nggak dengan orang-orang uh, gila? Misalnya, Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget. itu. <laughs> itu lulusan Fakultas Pedagogi Pendidikan. Suatu hari untuk wisuda diundang saya, saya ke sana bilang kepada semua orang yang ada di situ. Hati-hati ya kalau keluaran dari Fakultas Pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila tapi di sana, dia lihat ada orang duduk di bersandar di tiang hmm. Hmm. tangannya pegang lidi di lidinya itu ada talinya ada benangnya ke bawah ke air dia mendapatkan diri sebagai orang dia bilang itu orang gila kan jadi udah repetikan banyak pak Masa dokter, gila. Masa begini aja dapet ini? <laughs> Jadi yang gila dokter. Ya? <laughs> nah terus kan banyak sekali orang-orang dari kalangan ke rumah ini Bapak kadang-kadang tidak mentaati nasihat dokter untuk apa namanya bagi waktu. Karena yang datang itu ada yang pagi, ada yang malam. Uh, Gua sudah pernah bilang itu ada klasifikasinya. Ada orang yang kalau jam segini gila dan sebagainya. Ya, kok mesti begitu. Ana mesti. Gila itu macam macem gila kerja ada Gila urusan organisasi ada. Gila apa kita. Contoh kalau gila organisasi itu dulu dokter Fahmi. Fahmi saya dulu. Perlipar saya dulu. Jam 12.30, eh 2.30 datang ke rumah saya. Jalan Kutilang dini hari itu berarti. Hmm. Mas di Jakarta itu orang lain pengurus NU-nya NO bekelai. Ayo kita ke sana yuk. Tanya prio. Kami kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU NO, itu namanya orang senang dengan NU. NO. Tapi udah jam 6 sore, orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau sudah jam 12 malam, masih ngurusin NU itu awalnya RU gila. <toddata>